Kita dengarkan apa kata Ustaz. Kita dengarkan apa kata Ustaz. Apa kata Ustaz? As-sakhau syajaratun filjannah wa al mutadalliyatun ilad dunia. Sifat lomah itu kata Rasulullah adalah pohon yang besar ada di surga Allah kemudian cabang-cabangnya tadi itu keluar di dunia pohon di surga itu bukan pohon beringin bukan pohon cemara. kedermawanan loman itu pohon yang ada di surga kemudian cabang-cabangnya ada di dunia Faman akhada biwahidin minah siapa orang yang memegang dengan salah satu di antara cabang pohon yang ada di surga yang cabangnya ada di dunia ini maka ditarik ke surga Allah sebaliknya Al-Bukhlu syajaratun finar kikir metip itu adalah bagaikan pohon yang besar ada di neraka kemudian cabang-cabangnya tangkai-tangkainya ada di dunia kalau ada orang megang dengan sifat kikir ya berarti ditarik ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati jangan kamu hitung hartanya kamu yang ada di rumah hitung hartanya kamu yang kamu keluarkan untuk sedekah begitu yang di rumah ada berapa? 1 miliar, yang sedekah 100 ribu hitung sedikit yang kamu sedekahkan itu sedikit kalau kamu menghitung yang ada di rumah sisa hartanya kamu medit itu itu sifatnya orang kikir tapi kalau menghitung berapa yang sudah aku sedekahkan di situ kamu akan menjadi orang yang loman ya Allah ah nah ini masih tinggal 1 miliar yang saya keluarkan masih 500 juta kok sedikit masih separuh berarti saya ini masih sedekah begitu seharusnya gak tahu ketemu sama orang gitu itu saya itu Ya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Ya kan? Tuh, apa kata Ustaz?